Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin Allahumma salli Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Yang saya muliakan Bapak Amin. SAG selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 10 Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah 10 Amin. Beserta jajaran Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin para orang tua santri beserta para murid yang hadir di sini secara online. <tuh> Alhamdulillah pagi hari ini Allah taala mempertemukan kita bersama dalam majelis ilmu ini meskipun majelisnya mungkin majelis yang berjauhan ya. Tapi kita tetap berharap kepada Allah taala mudah-mudahan yang kita lakukan ini tetap mendapat pahala maksimal. Ya, paling tidak kita meniatkan dengan kita berkumpul bersama ini adalah untuk mendapatkan haji dan umrah. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam hadis sahih itu beliau mengatakan Man ghadha ila masjid barang siapa berangkat pagi ke masjid Masjid Nabawi. La yuridu illa an yata'allama khairan. Tidak menghendaki kecuali untuk mempelajari kebaikan au yuallimahu atau mengajarkannya kata beliau kana lahu ka ajril haji tamman maka baginya seperti pahala orang haji dengan sempurna hajinya nah makanya bapak ibu dan anak-anak sekalian setiap kita mengadakan kajian-kajian zuha itu mari mari kita sertakan banyak niat. Ya, mari kita sertakan banyak niat agar dengan semua niat tadi itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti pagi ini kita niatkan satu shalatul rahim. Pahala apa Anda. Pahala. Yang kedua niat thalabul ilmi. Nanti ada pahala sendiri. Yang ketiga niat tadi itu untuk mendapatkan pahala haji dengan sempurna. Niat berikutnya adalah niat menghabiskan waktu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Kalau misalkan ada niat-niat yang lain, silakan digabungkan biar kita mendapatkan semua pahala itu secara sempurna. Iya, <tuh> bapak-ibu sekalian dan anak-anak yang diberkati Allah Taala, sebetulnya pada momen Maulid Nabi ini yang mesti ditekankan kepada kita selaku para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita bertanya sampai di mana sih batas kecintaan kita kepada beliau. Jadi bukan sekedar bukan dengan sekedar mengadakan acara-acara seremonial, -acara tapi sampai batasan mana kita itu mengaplikasikan perintah beliau, larangan beliau itu yang dimaksud dengan tujuan daripada mengenang kelahiran beliau itu karena Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullahu wayaghfir lakum dzunubakum Qul in kuntum tuhibbunallahi katakan kalau kalian mencintai Allah fattabi'uni maka ikutilah aku Aku di sini adalah Nabi Muhammad SAW Jadi bukti kecintaan seseorang kepada beliau adalah sebatas mana Dia dalam mengikuti Rasul SAW Fatabiun itibak Kalau kita sudah itibak Yuhbibkumullah, niscaya Allah mencintai kalian Wa yaghfir lakum tunubakum Dan mengampuni dosa-dosa kalian Bapak ibu dan anak-anak sekalian yang diberkati Allah Ta'ala untuk mempersingkat waktu, ya tujuan inti kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW itu untuk apa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa Allah Taala mengutus Nabi Muhammad SAW? Tujuannya apa? Agar kita semua masuk surga ya kan? Agar kita semua masuk masuk surga. Makanya inilah yang harus senantiasa ada di hadapan kita semua Jadi kalau ada seorang suami menikah dengan seorang istri Kemudian mereka berdua punya anak Itu mestinya cita-cita hakiki seorang muslim adalah bagaimana mereka bersama-sama masuk Surga Apa gunanya menikah Kalau kemudian Keduanya berkumpul di neraka seperti Abu Lahab Iya kan Apa gunanya menikah Kalau misalnya yang satu di surga Yang satu, yang satu di neraka Seperti siapa Seperti Fir'aun dengan Siti Asia Tapi yang harus Ada pada Cita-cita setiap Keluarga muslim adalah Berkumpul bersama-sama di dalam surga nah karena tujuan daripada diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita semua bisa bareng-bareng masuk surga saya akan menekankan pada poin ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jadi ada 3 kaidah dalam Al-Qur'an itu bagaimana agar Seorang kepala rumah tangga Bersama permaisurinya Bersama anak-anaknya Bisa berkumpul bersama dalam surga Yang pertama adalah Surat At-Tahrim ayat 6 Pada surat ini Ayat ini Allah subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu Qu anfusakum wa ahlikum naroh Wahai orang-orang yang beriman Qu anfusakum Hindarkan diri kalian, waḥliyūm, ku anfusakum waḥliyūm nār. Hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api, api neraka. Ini kaidah pertama agar seseorang itu bersama keluarganya bisa masuk surga. Kaidah yang kedua, ayat pada surat yang sama, ayat 8 Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilaallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, nanti kita akan membahas tiga kaedah ini aja. Yang ketiga adalah surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wa taba'at hum dzurriyyatuhum biiman al haqq nabihim dzurriyyatuhum wa ma'alatnahum min amalihim min syai kullum insyaallah artinya akan saya jelaskan. Nah, agar kita semua bisa berkumpul bersama dalam surga Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Pertama adalah tadi surat apa At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang beriman Ku anfusakum wa ahlikum nar hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maknanya sepasang suami istri harus sejalan. Harus selaras dalam menghindari apapun yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Harus bareng-bareng bekerja sama. Jangan sampai yang berusaha ini hanya yang suami saja atau istri saja. Bisa timpang nanti kayak Firaun sama Siti Asia. Tapi harus bersama-sama selaras sejalan sepemahaman bagaimana agar mereka itu bisa menghindari semua bentuk dosa. Ya, ini diambil dari qu anfusakum wa ahliikum nar. Berarti harus ada saling amar makruf nahi mungkar. Nah, apa perkara-perkara yang harus dihindari Banyak hal sebetulnya Nah ini makanya Bapak ibu sekalian Para wali murid Yang dirahmati Allah Ta'ala Kalau ingin agar kita semua Berkumpul bersama di surga Mari kita terapkan ayat ini ya. Jadi pertama kali Perkara yang harus dihindari adalah Masalah syirik Adalah masalah syirik Banyak sekarang bapak ibu orang tidak mengerti Datang ke dukun Pakai jimat datang ke guru spiritual katanya Ustad katanya Kiai Padal dukun datang ke kuburan nari kan banyak orang tidak ngerti ya padahal syirik itu dosa besar Andaikan seseorang meninggal meskipun banyak amal solehnya dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala tentang masalah syirik Allah berfirman dalam surat An Nisa Inna Allahalayyakfiru ayyushrokabih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wyyakfiru madunadzali kalimah yasyak dan Allah mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapapun yang Dia kehendaki. Banyak dah sekarang kaum Muslimin yang datang ke dukun. Pingin agar dagangannya laris. Pingin agar bisnisnya lancar. Atau kadang-kadang dia sebagai bodyguard atau apa sebagai satpam. Atau mungkin sebagai apa biar dia itu kebal. Nah ini banyak cara dilakukan padahal syirik dan dia tidak ngerti. Meskipun dia rajin sholat lima waktu. Kalau kemudian meninggal dalam kondisi seperti ini. Neraka tempatnya na'udhu Ya ini yang pertama masalah syirik Makanya orang tua Baik laki-laki maupun perempuan Harus bareng-bareng Mengetahui apa itu syirik, apa itu tauhid Jangan sampai Kita itu tidak mengerti Sehingga melakukan kesyirikan Yang menjadikan semua amal soleh kita Dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dosa kedua Yang harus dihindari ya Masalah kedua yang harus senantiasa Suami istri ini Wanti-wanti terhadapnya Adalah masalah sholat Masalah apa? Adalah masalah Sholat Berkenaan dengan sholat ini Nabi SAW Bersabda Muru awladakum Bis sholati Wahum abna'u sabar Perintahkan Anak-anak kalian Mengerjakan sholat ketika berumur 7 tahun Wadribuhum alaiha Dan pukul mereka Wahum abna'u ashrisinin Ketika mereka berumur 10 tahun fil Dan pisahkan diantara mereka pada tempat tidurnya Laki-laki Anak laki-laki umur 10 tahun Tak boleh tidur bareng dengan ibunya Sebaliknya Anak perempuan umur 10 tahun Tak boleh tidur dengan bapaknya Atau saudara laki-lakinya Nah di sini Nabi memerintahkan kita Untuk apa? Mengajak anak-anak kita sholat ketika umur 7 tahun Bukan umur 2 tahun Bukan umur 4 tahun, 5 tahun tidak Makanya kalau kaedah ini disalahi Anak umur 5 tahun diajak ke masjid Ramai itu masjid Karena Nabi mengatakan umur 7 tahun Dan itu pun tanpa jewer, Tanpa bentak Tanpa berbuat kasar nak ayo sholat Nak ayo sholat gitu 7 tahun sampai 10 tahun Berapa tahun? Hah? 3 tahun 1 tahun berapa hari? 300 Anggap aja 360 Dikali 3 ada berapa? 360 kali 3 tahun Hah? 1050 80. 1080 1080 Dikalikan 5 kali waktu sholat Ada berapa? 5400 Berarti selama 3 tahun ini Sebanyak 5400 kali Kita itu ngajak anak kita Nak ayo sholat Nak ayo sholat Nak ayo sholat tanpa bentak Tanpa ngewer Tanpa jiwit Tanpa macam-macam Hanya ngajak Nak ayo sholat Nak ayo sholat Tentunya dengan kita mencontohkan sholat Diajak ke masjid Begitu Nah, kalau hal ini dilalaikan bapak ibu, ya jangan mengeluh kalau kemudian anak besar enggak mau salat. Gitu. Karena orang Arab mengatakan, "Hatta al-himar ya akhi," katanya. Sampai keledai. "Idza qulta lahu kulla yaumin salli, salli 5 marrat, sayusalli huwa." Keledai, kalau kamu ucapkan setiap hari lima kali salat, salat, salat, akan salat dia. Padahal keledai Bagaimana dengan manu, manusia Makanya kalau para orang tua Kok melihat anak-anaknya malas sholat Jangan menyalahkan siapapun Kecuali dia sendiri Mungkin ya dia juga malas sholat Bapaknya rokokan Pengen anaknya gak merokok Enggak mungkin lah Jadi pendidikan dari orang tua terlebih dahulu Pendidikan pertama kali itu Yang dilihat anak dan yang didengar anak kalau orang tuanya suka misuh-misuh, jangan harap anaknya akan baca Quran Nah jadi pertama kali pendidikan itu dari orang tua Dan hadis ini menjelaskan bahwa anak itu tidak boleh dipukul Kecuali saat umur 10 tahun Itu pun perkara yang paling besar yaitu meninggalkan so sholat Kalau selain itu, ya jangan dipukul lah dan mukul itu bukan mukul kepala, bukan mukul sampai bekas, tapi mukul untuk pendisiplinan. Itu dalam Islam seperti itu. Bukul bukan mukul pakai linggis ya mati pakai linggis. Ya. Jadi ini, ini masalah salat. Hati-hati bapak ibu ya anak-anaknya juga panjenengan semua Senantiasa wanti-wanti masalah sholat Karena sholat ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Perkara yang pertama kali dihisap Pada hari kiamat oleh Allah Ta'ala dari amalan masing-masing hamba Itu masalah sholat Tanggungjawab kita Anak titipan kita Anak Titipan kita Anak titipan Allah subhanahu wa ta'ala Nanti kita ditanya Bagaimana kita mengajari anak Bagaimana kita mendidik anak ketika dititipi Allah ta'ala Kok kita tidak ngapa-ngapain Begitu Jadi yang namanya pendidikan itu bukan di sekolahan saja Anak paling banyak bersama kedua orang tuanya begitu, Bersama kedua orang Orang tuanya jadi yang kedua adalah masalah sholat ini yang harus sepasang suami istri sejalan selaras untuk wa wa'ahlikum nar. Yang ketiga bapak ibu adalah fokus pada makanan yang halal Jangan sampai seorang suami pulang memberikan makan kepada istrinya kepada anak-anaknya barang haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau itu lagi merapikan kurma yang dijemur, kurma sodakoh dirapikan bersama dengan Hasan. Waktu itu Hasan berumur 2 tahun. Namanya anak 2 tahun enggak ngerti ada kurma diemplok, pluk, pluk Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak mengatakan, oh anak masih kecil Tidak apa-apalah, nanti juga akan Ngerti sendiri, Nabi tidak begitu Atau, ah ini cucunya Seorang Nabi, tidak mungkinlah masuk neraka Gara-gara satu butir kurma, tidak begitu Tapi beliau Sebagai kakek yang bertanggung jawab Akan cucunya Langsung mengatakan, keh, keh Muntahkan, muntahkan Ala ca'lam ja Anna lana kulus sodakoh Kamu tidak tahu tanah, kalau kita Tidak boleh makan Sodaqoh Jadi yang namanya Rasulullah Keluarga beliau itu tidak boleh makan Sodaqoh tapi boleh menerima hadiah. Begitu Ini panjenengan boleh tidak mendapat Sodaqoh Apa tidak boleh juga <laughs> Boleh ya <tuh> Bapak ibu sekalian ya, Kadang-kadang hal Anak kita sangat susah dididik Anak kita sangat mursal sangat buruk akhlaknya enggak apa enggak taat kepada orang tua. Itu makanannya biasanya. Jadi yang namanya maksiat itu sumber segala malapetaka begitu. Makanya hindari yang haram. Hindari yang haram. Makanya suami istri ini harus sejalan. Kalau istri-istri para ya um apa ulama salaf terdahulu ya zaman dulu itu setiap suaminya mau berangkat itu mereka berpesan begini. Wahai suamiku, jangan pulang kecuali dengan makanan yang halal. Kami sabar menahan lapar tapi tidak kuat menahan api neraka neraka. Itu begitu setiap istri dulu itu. Kalau sekarang kadang-kadang enggak. Malah banyak sekarang suami korupsi gara-gara tuntutan istrinya. Ibu-ibu halo itu kok ngerumpi sendiri dari tadi itu, nanti tak laporkan kepala sekolahnya. <tuh> iya, <tuh> jadi jangan sampai para ibu itu menjadikan suaminya para bajingan, gitu kan? Karena kadang-kadang suami terpaksa seperti itu karena istrinya dosis tinggi, tidak mau makan di warteg, tidak mau makan di pecelan, pengennya makannya di aw, di mcd. Ya seperti itu ya apa gak anu gitu kan akhirnya orang yang gak punya iman bagaimana agar bisa menuruti kemauan istrinya begitu. Nah jadi makanan halal bapak ibu. Tentunya banyak perkara yang lainnya cuma saya merkankan tiga saja pada kehidup pertama yaitu Qunutu Segum Wa Hli Kum masalah syirik masalah sholat dan masalah makanan yang halal. Tentunya masih banyak yang lainnya cuma tiga saja sebagai contoh Kaedah kedua Surat apa tadi? Halo? Yang kedua apa? at tahrim ayat? Ayat berapa? Delapan Ya ayyuhalladhina amanu tubuh ila Allahi tawbatan nasuhah Wahai orang-orang beriman Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Berarti di sini, ya, pada kaidah ini suami istri, bapak ibu, ya, harus sejajar, sejalan, dan selaras dalam memperbarui taubat. Sebanyak apapun amal sampaian misalnya, sesoleh apapun seseorang dari kita misalnya, tetap kita itu tukang salah. Gak usah sok suci. Kenapa? Karena Nabi saw mengatakan kulu bani Adamah khotak setiap bani Adam tukang salah. Wa khairul khatai atauabun dan sebaik-baik orang yang banyak bersalah adalah yang banyak bertaubat. Jadi di sini suami istri harus sejalan, selaras untuk senantiasa memperbarui taubat. Bagaimana caranya? Nah, untuk memperbarui tobat ini Bapak Ibu, suami dan istri ya. Suami dan istri harus menjadikan syariat itu yang paling utama. Jangan sampai ketika ada sepasang suami dan istri kemudian mereka melanggar syariat. Jadi, aturan Allah Subhanahu wa taala ini terapkan dulu di dalam rumah. Mulai yang paling kecil makan minum tangan kanan makan minum dengan membaca bismillah sebelum itu masuk rumah baca doa keluar rumah baca doa ketika mendidik anak ketika ngajari anak dan lain sebagainya ketika berinteraksi dengan tetangga ketika suami berbicara kepada istri istri di hadapan anak-anak bagaimana auratnya seperti apa Nah, ini semua jangan sampai dalam kehidupan rumah tangga itu kita menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, pada kaidah kedua ini untuk senantiasa menjaga pertaubatan saling mengingatkan. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan sua, suami. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahu rajulan Semoga Allah merahmati seorang laki-laki, minalail, dia bangun malam, kemudian sholat. Setelah itu bangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia memerciki wajahnya, pakai air ya, diperciki, bukan disiram ember, gitu. diperciki biar bangun untuk sholat. Dan semoga Allah merahmati wanita, dia bangun malam untuk sholat, kemudian membangunkan suaminya. Kalau tidak mau bangun, diperciki air, diajak sholat bareng itu saling apa yang namanya selaras sejalan untuk senantiasa memperbarui taubat. Yang ketiga adalah senantiasa mengkaji ilmu-ilmu syari'. I. Ya zaman sekarang bapak ibu orang itu yang dikejar dunia saja Sehingga sholatnya fathul jari Jari ini jari ini tidak benar Baca Qurannya ya terima seperti itu Padahal seperti kotri kemerotok bacanya gitu kan Nah jadi untuk kajian ini tekankan kepada masalah syirik tadi Ya harus kita tahu apa itu tauhid apa itu syirik Jangan sampai kita terjermus dalam kesyirikan Salah satu contoh ya, perkara yang termasuk syirik kecil. Itu orang seperti ini. Ah, tak salat duhaah biar rizkiku lancar. Itu syirik. Tak solat, tak wuzu dulu ah sebelum buka warung biar warungku laris. Ini syirik kecil. Kenapa? Karena ini Irodatul insan Bi'amalihi dunia Seseorang melakukan Amal soleh Dengan tujuan Dunia murni Padahal yang namanya Sholat Yang namanya Ibadah-ibadah itu Pahalanya jauh lebih besar Daripada Pahala dunia Jadi melakukan ketaatan Hanya biar warungnya laris Saya tak sodaku Ah biar balik Lebih banyak lagi Padahal Allah mengatakan Walatam nun tastakfir jangan memberi dengan harapan balik lebih banyak gitu. Ya tapi lakukan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Baru kemudian disebut dalam doa kita, ya. Beda tipis sepertinya ya. Jadi digunakan sebagai tawasul. Jadi jangan melakukan amalan ini untuk tujuan dunia, lakukan untuk Allah Subhanahu Wataala. Tapi kalau kita butuh sesuatu, minta kepada Allah dengan menyebut amalan tadi, biar tak tersiramus dalam ciri. Seperti perkataan orang, ya, kalau bukan karena satpam itu sudah kemalingan rumah saya. Saya tak mendengar seperti itu. Jadi menisbatkan nikmat kepada satpam bukan kepada Allah Subhanahu. Wa ta'ala Itu syirik Tato yur Merasa sial Ada rebu wekasan Ada macam-macam seloh Atau apa itu Ada tidak di Jawa Merasa sial Dengan angka Dengan hari Syirik terbagian daripada ini men Menyalai akidah gitu. Banyak orang tidak mengerti Nah makanya Ditekankan Pelajari itu syirik Pelajari itu tauhid. Suami ajak istrinya Istri ajak suaminya Wajib ini karena nabi mengatakan talabul ilmi fardhatun ala muslim menuntut ilmu syar'i kewajiban setiap muslim. Yang kedua masalah salat. Banyak orang itu Pak sujud ndak ngerti tata cara sujud yang benar. Tata cara rukuk yang benar ndak ngerti, doa-doa salat ndak ngerti terus bagaimana dia itu kayak orang melindur berarti. Padahal yang namanya sholat itu adalah kita berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita tahu makna dari apa yang kita baca Itu sholat Dan ketika kita mempelajari sholat Kita juga harus mempelajari bawaan-bawaannya ya Yaitu seperti harus benar wudhunya Ngerti itu najis, ngerti itu hadas Apa saja yang membatalkan wudhu Jadi ini masalah sholat harus itu semua harus kita tahu apa bawaan Bawaannya Kemudian masalah makanan yang halal Datangi masjid-masjid itu Untuk belajar Gimana sih cara mencari rezeki yang halal Karena rezeki yang haram itu Berasal dari tiga Kedoliman Riba atau horror Kedoliman Betapa banyak orang itu menipu Harga di pasaran Cuma 10 ribu dia jual 35 ribu itu halal, haram Karena mendolimi kan Nah Jadi kalau panjenengan membeli karena terpaksa Itu berarti Uang yang jenengan berikan itu haram Bagi penjualnya, itu kedoliman Termasuk menipu Dan lain sebagainya Jangan sampai kita itu Memberikan harta, memberikan makanan Kepada anak-anak kita Dari barang-barang seperti ini Yang kedua riba Wih riba ini di mana-mana ada. Kadang orang itu mengutangkan 1 juta minta 1 juta 200 dan lain sebagainya. Riba. Yang ketiga, gharar. Gharar itu yang enggak jelas. Ya, seperti ijon ya, menjual mangga yang masih pentil dan lain sebagainya. Nah ini tiga hal ini Kedhaliman riba gharar Itu adalah makanan yang haram Jadi jangan sampai Bapak ibu semua Memasukkan harta yang haram ini Di dalam Makanan yang dia berikan Kepada keluarganya Kadang-kadang ada perkara Seperti ini Ini kan kemarin Pas musim pendaftaran Masuk kuliah kan ada beberapa kampus itu yang memberikan beasiswa kepada seorang mahasiswa Dengan cara mengumpulkan semua Apakah BBKB, apakah sertifikat-sertifikat rumah segala macam Nah itu ada yang bilang, ajak dikumpul no KB, engkau malah gak diterima Nah kalau memang dia faktanya kaya Terus menipu sehingga dapat beasiswa itu haram itu Nah ini banyak orang enggak ngerti gitu loh. Jadi hindari hindari perkara-perkara yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ini berkaitan dengan kaidah kedua, tubu ilallahi taubatan nasuha. Sampai jam berapa ini? Jam 11. Kaidah ketiga Kaidah ketiga Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang dirahmati Allah taala yang ketika itu Surat apa tadi Surat At-Tur ayat 21 Allah berfirman amanu Orang-orang beriman hum iman. Kemudian diikuti Anak keturunan mereka Dalam keimanan Apa kata Allah Al-haqna bihim Dhurriyatahum kami ikutkan, kami gabungkan dengan mereka anak keturunannya, wama aladna hum min amalihim min syaih dan tidak kami kurangi sedikitpun pahala amal mereka. Kulumriin bima kasabarohin. Setiap orang itu tergantung kepada amal yang dia kerjakan. Nah, maksudnya Bapak ibu. Kalau kita sebagai suami Kita sebagai istri Dengan anak-anak Pengen semua kumpul Kembali bersama dalam surga Pengen tidak masalahnya ini Panjenengan yang bersuami Angkat tangan Yang beristri angkat tangan Sudah ber berkeluarga Semua ya <laughs> Nggak, Yang menjadi pertanyaan Nanti pengen bareng-bareng Berkumpul di surga atau ada yang berdoa, ya Allah nanti jangan kumpulkan dengan dia di surga, ya Allah. Dengan yang lain aja, itu ada enggak? Pasti kita semua ingin berkumpul di surga Bapak Ibu. Nah, cara agar anak keturunan kita ikut masuk surga bersama kita, itu kita mengajarkan iman kepada mereka. Karena Allah mengatakan, وَتَّبَعَاتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِمَنْ Keturunan mereka mengikuti mereka dalam I? iman Bagaimana cara mengajarkan iman Mudah sekali Mulai anak kecil Ya ketika dia mulai berbisa bicara Ajari Allahu Akbar Ajari La Ilaha Ilallah Ketika ada hujan Ingatkan siapa yang menciptakan hujan Ketika ada halilintar Tanya siapa yang menciptakan halilintar Ketika kita makan degan misalkan Kita makan mangga misalkan Ingatkan ini dari mana siapa yang buat gitu Wong sama-sama tumbuh dari tanah kok bisa ini rasa mangga itu rasa kelapa muda gitu kan Nah ini tekankan ketika diajak jalan-jalan naik gunung gitu kan Naik naik ke puncak gunung, ya. Itu ingatkan siapa yang bikin gunung. Ketika kita melihat cabai asalnya hijau, enggak enggak lama kemudian kok jadi merah semua. Masya Allah, siapa saya nejet? Ingatkan kepada anak-anak kita tentang iman tentang Allah Subhanahu Wataala. Nah, bapa-bapa sekalian yang dirahmati Allah Taala. Zaman sekarang ini, ketika orang itu lebih mengedepankan dunia Yang penting anakku masuk ke negri Tidak peduli anaknya beriman ataupun tidak Jadi saya katakan, zaman sekarang banyak orang itu semakin tinggi ilmunya Tapi semakin ateis Ada yang tidak sepakat dengan ucapan saya? Zaman sekarang banyak orang semakin tinggi ilmu tapi semakin ateis. Coba Panjenengan ketika belajar IPA tentang turunnya hujan ya Abah Kan disebutkan dalam IPA ya hujan itu matahari menyerap apa Menyerap air laut kan terus menguap ya terus jadi apa? Jadi awan, terus awan gumpul, terus apa? Turun hujan. Allahnya di mana? Hah? Allahnya di mana? Padahal Allah dalam surat Al Baqarah jelas menunjukkan, Al Lati Jālilakum Al Arḍ Fi Sama Abīna. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضُ فِي روشة. Allah yang menjadikan bagi kalian bumi seperti hamparan. وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ Menjadikan langit sebagai atap. Wa anzalamin asma imaa menurunkan air dari langit. Faakhirajbihi min asmarat rizqalagum dengan air itu Allah mengeluarkan rizki bagi kalian lo. Nah ketika kita belajar tadi Allah nggak ada sama sekali. Malah kadang-kadang ada ungkapan syirik ya pengawan solo murka. Nah itu pengawan solo itu bergerak sendiri atau digerakkan gitu lo. Jadi makhluknya diagungkan gitu Nah makanya kembali kepada poin kedua tadi Senantiasa mengkaji, senantiasa belajar Dan jadikan syariat itu yang paling utama Jangan sampai suami istri melanggar syariat itu bahaya sudah Itu sumber segala malapetaka Sumber segala tidak adanya keberkahan dalam keluarga kalau misalkan suami kok nakal atau istri mungkin nggak taat itu harus masing-masing introspeksi pasti ada maksiat di situ anak kenapa kok nakal kenapa enggak mau sholat kenapa kok misowan, kenapa kok begini-begini orang tua introspeksi jangan-jangan mereka maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana makanan selama ini kadang-kadang kita nggak merasa makan dengan tangan kiri tanpa bismillah ya kadang ini perkara remeh gitu kan atau kadang-kadang ngomong ucapan-ucapan yang tidak baik ditiru anak itu berpengaruh gitu nah jadi ini bapak-ibu sekalian yang dirahmati Allah Taala berkaitan dengan Maulid Nabi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diutus kecuali agar kita semua masuk surga maka diantara ajaran Rasulullah biar kita semua berkumpul bersama dalam surga adalah tiga ayat tadi keidahnya Pertama ayat At-Tahrim ayat 6, "Qū anfusakum wa ahlikum yang kedua At-Tahrim ayat 8, "Tūbu ilallāhi taubatan nasūhā" yang ketiga adalah mengajarkan iman. Jadi seperti Rasul SAW ketika panjenengan nyetir mobil bersama anak, ketika bonceng anak, Nabi itu pernah naik keledai bersama putra pamannya bernama Abdullah bin Abbas. Langsung bilang ya gulam, inni uallimuka kalimat. Nah, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah niscaya Allah senantiasa di hadapan kamu. Jadi ketika orang tua bersama anak, ada momen apa itu jadikan momen tersebut sebagai ajang untuk mengajarkan iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersama Abu Dzar. Kemudian Nabi melihat dua ekor kambing apa ini namanya ini? Tubrukan ya. Bertarung ya dengan kedua tanduknya. Nabi bertanya kepada Abu Dzar, "Ya Abadzrin, atadri fima intatuhata? Hei Abu Dzar, kamu ngerti enggak kenapa dua kambing ini kok bertubruk-tubrukan?" kata budak adri enggak ngerti kata nabi sallallahu alaihi wasallam walakinallohayaadri tapi allah ngerti kenapa mereka bertarung itu wa sayaqdhibainahuma dan allah pasti akan memberikan keputusan di antara mereka mengajarkan iman kalau kambing saja itu nanti akan dihisap bagaimana dengan manu manusia cuma bedanya binatang-binatang itu nanti setelah Masing-masing mengambil kisosnya, mereka disuruh menjadi tanah. Adapun kalau manusia, surga atau neraka, neraka. Makanya orang kafir berkata, ya lai cani kuntu aku dulu hanya berupa tak, tapi apa? Tanah. Jadi sambung sampai segini mahu nanti tidak lama-lama, tidak apa, tidak selesai. -selesai. Insyaallah begitu ya para wali murid yang dirahmati Allah taala, para bapak ibu guru, mohon maaf kalau banyak ngelanturnya ya. Ya mungkin sekarang ada tanya jawab. <coughs> Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustaz Uwafi atas kehadirannya. E Memasuki acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab kepada para peserta. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, termasuk kepada orang tua murid-murid yang menginti kajian jika ada pertanyaan bisa melambaikan um, tangan, nanti otomatis akan diambil oleh admin di sini. monggo Thank mm -hmm. you.